Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Wa la hawla wa illa billah Amma ba'd Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Syariat Islam yang sempurna Pastilah Akan memerintahkan Kepada segala kebaikan Segala yang Mendatangkan Maslahat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, sebagaimana pula syariat itu juga pasti akan melarang, mencela dari segala sesuatu kejelekan yang memadorotkan dan merugikan dunia. Serta akhirat kita Dari sekian banyak Larangan-larangan syariat Salah satunya adalah Larangan Untuk orang itu Menuruti Hawa nafsunya Mengikuti bisikan dan apa kata hawa nafsunya Dalam riwayat Bazar dan Tobroni dari Anas Rasulullah s.a.w. menyebutkan Thalathun muhlikat Ada tiga perkara yang ketiganya membinasakan menghancurkan orangnya syuhun muta a. yang pertama bukhul pelit yang ditaati olehnya sampai orang mencegah kewajiban yang seharusnya dia keluarkan dia tunaikan Karena syuh Dia menahan itu, tidak mengeluarkannya Wahawan muttaba' Yang kedua, hawa nafsu Yang dia ikuti Wa i'jabul mar'ibinafsihi Yang ketiga, bangganya seseorang Terhadap dirinya sendiri Bangga dengan apa yang dia lakukan Bangga dengan ilmu yang dia miliki Bangga dengan amalannya Yang seringnya Dikarenakan kebanggaan itu Dia pula akan meremehkan Saudaranya Menganggap kecil Dan tidak ada apa-apanya Saudaranya itu dengan dirinya Hawa nafsu Disebutkan adalah Kecenderungan seseorang Kepada keinginan pribadinya Apa yang menjadi kemauan dan suara hatinya Dia inginnya seperti apa Dia ikuti kemauan diri dia tersebut Tinggal kalau kemudian keinginan itu sesuai dengan syariat Allah maka ya terpuji sesuai dengan sunnah Rasulnya. Kalau kemudian itu menyalahi apa yang Allah syariatkan, apa yang Rasul sunahkan, di situ akan menjadi yang tercela. Hanya saja penyebutan hawa dalam nusus mas wahyu kata ibnu Abbas radhiyallahu an ma dzakar Allah al hawa fi kitabih illa dzamhu Allah tidak sebutkan hawa hawa nafsu. Dalam kitabnya Quran Kecuali dalam keadaan dia dicela Gak ada Penyebutan hawa nafsu dalam Quran Dalam keadaan itu dipuji Yang ada itu tercela Syabi Rahimahullah ta'ala Imam tabi'in Mengatakan hawa nafsu itu sendiri Disebutkan itu hawa Karena akan menjurumuskan orangnya kepada neraka Karena dalam bahasa Arab Hawa Yahweh Itu turun Turunnya sesuatu Tersungkur, jatuh Yahweh Hawa oleh karenanya dia dinamakan hawa Hawa nafsu itu Karena akan Menyeret atau Menjatuhkan dirimu Kepada adab Neraka Wal'iyadu billah Kalau kita amati Kita pelajari Nusus wahyu Dampak atau pengaruh Hawa nafsu itu pada seseorang Memang sangat dahsyat Antara lain hawa nafsu itu Yang menyebabkan kekufuran orang Bisa sampai Membuat orang itu kufur Firman Allah وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٍ Dalam surat Al-Qamar Mereka mendustakan Mereka mengikuti hawa nafsunya Sehingga Karena mereka ikuti hawa nafsu Itu yang menghalangi mereka untuk tunduk kepada Al-Haq yang dibawa oleh rasul mereka enggan untuk mengikuti kebenaran itu dakwah para nabi karena hawa nafsu itu membuat mereka berani menyalai para rasul dan para nabi kufurlah mereka juga Allah katakan inhiya illa asma sama itu muha antum wa aba ukum ma anzalallahu biha min sultan ay yattabi'una illa addhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum mir huda Itu hanya nama berhala-berhala mereka itu yang mereka tuhankan selain Allah Allah mereka sekutukan Allah dengan Sesembahan-sembahan lain itu Itu hanya nama Yang dibuat sendiri oleh mereka Oleh leluhur mereka Tidak Allah turunkan hujah sedikit pun Untuk membenarkan itu Bahkan Dulu mereka Ma'ruf orang Arab dulu kebanyakannya suku-suku nomaden pindah-pindah tergantung rumput di mana banyak mereka pindah kan mereka mengembalakan onta dan kambingnya mereka berhenti di sini maka untuk ya beberapa hari mereka tinggal sampai habis rumput di situ untuk masak air untuk mereka untuk makan minum Pakai kayu bakar Pakai ini Maka mereka kumpulkan batu Tiga batu begini Nanti tungku atau Pancinya mereka taruh sini Api di bawahnya Sampai mereka selesai di situ, Sebelum mereka pindah Mereka lihat dari tiga batu ini Mana yang paling unik ya Kadang batu kan beda-beda bentuknya ini mungkin agak lonjong, ini ada lubangnya mungkin atau apa. Walhasil yang paling aneh, paling unik itu yang mereka ambil dan mereka jadikan sesembahan. Udah dituhankan, disembah-sembah, dikultuskan. Mereka bawa, pindah sampai ke sana misalnya, sampai di situ tempat baru, ya digunakan lagi untuk tempat mereka masak. Cari dua batu lagi baru Begitu mau pindah Kembali mereka lihat Kalau ternyata ada yang lebih unik lagi Yang baru itu Lebih bentuknya aneh Atau warnanya atau apa Ya itu yang mereka ambil sebagai Tuhan Yang lama dicampakkan Dibuang sudah Nama yang mereka sendiri buat-buat Mereka rekayasa Mereka atau Bapak dan kakek moyang mereka Mereka hanya ngikuti Prasangka Dan dugaan, tidak ada hujah Tidak ada ilmu Dengan dasar apa itu dituhankan Wa anfus, Mereka hanya ngikuti Kemauan hawa nafsunya Senangnya ini Ya sudah ini yang disembah Terbukti ada yang lebih unik, ada yang lebih Aneh Ya sudah ini dibuang, ambil yang baru Mata huwal anfus Ukurannya hawa nafsu Ini lebih Bentuknya mungkin lebih aneh Warnanya atau apanya Gak ada hujah, gak ada ini Hawa nafsu Yang dijadikan Tolak ukurnya Wala kerja ahumir Robi humul Huda. Padahal hidayah telah datang kepada mereka dari Robnya. Demikian dalam An-Najm. Makanya terkait Bani Israel Allah sebutkan dalam Al-Baqarah. Afa kullama jah akum rasulun tahwa anfusukumu stuck bertum fawari konkat zabetum fawari apa setiap datang kepada kalian rasul, enggak sesuai dengan kemauan hawa nafsu kalian, kalian tak kabur, kalian sombong, kalian enggak mau taat, kalian tentang kalian dustakan Bahkan sebagian kalian Berani membunuh Nabi itu Hawa nafsu Sejauh itu Sampai membuat Mereka berani Membunuh Rasulullah Dan itu banyak dibanding Israel Karena hawa nafsu Mereka dustakan Rasulullah Ukurannya hawa nafsu Gak asik dengan yang mereka inginkan enggak sesuai nabi mereka ajarkan ke barat mereka nya inginnya ke timur enggak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya didustakan nabi itu ditolak dakwahnya semua itu pengaruh dari hawa nafsu oleh karena itu Hawa nafsu itu pula yang menjadi induk dan cikal bakal bedah. Dengan segala macam bentuknya, metode dan manhaj ajaran-ajarannya asal mulanya adalah hawa nafsu. Allah mengingatkan Wala tattabi ahwa alladheena la ya'lamoon ya Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu Innahum lan yughnu 'anka minallahi shay'an ah. Sungguh mereka sedikit pun tidak akan berguna bagimu tidak akan menyelamatkanmu dari Allah Sedikitpun Para Pengikut Hawa nafsu tersebut Seperti yang Ibnu Abbas katakan Hawa nafsu di dalam Quran Selalu tercela tersebutnya Konteksnya konteks celaan Baik itu Hawa nafsu dirinya sendiri Yang dia ikuti Dia taati Dia prioritaskan Ataupun itu hawa nafsu orang lain Entah siapa itu Fulan, wa'alan, waza'atan Orang punya hawa nafsu Punya pemikiran sendiri punya ini Dan dia ikuti Walaupun Itu dengan menyalahi Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Di sot Allah sebutkan Ya Dawud Inna jalna ja ka Khalifatan fil arth fahkum baynan nasi bil hak, walla tatta bil hawa, fayudzillak an sabillillah. Wahai Dawud, kami jadikan dirimu Khalifah fil arth. Maka berhukumlah di antara manusia itu dengan hak dan jangan kamu ikuti hawa nafsumu karena kalau itu yang terjadi kamu mengikuti kemauan hawa nafsumu sendiri apa yang kamu senangi akan menyesatkanmu dari jalan Allah dan itu so pasti goditu hawa nafsu yang kamu turuti tersesatlah dirimu dari jalan Allah di Al-Jafiyah Allah katakan "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amr fattabi'ha" Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat, ikuti syariat itu. Yang diperintah untuk diikuti yang dari Allah. Syariat itu perintah Allah, wahyu Allah, fattabi'ha. Walat tabe ahwa Alladinalaiyyalamin dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu, karena itu bertentangan. Ada ini maka enggak akan ada itu. Kalau syariat yang kamu ikuti, kamu pasti harus tinggalkan hawa nafsu. Kamu turuti hawa nafsu pasti kamu akan campakkan syariat. Wallaikumussalam. Begitu pula dalam Al-Maidah wa anhkum bainahum bima anzalallah Berhukumlah di antara mereka dengan yang Allah turunkan Karena itu syariat itu ilmu bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka Wakhdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilayh hati-hati mereka bisa memfitnahmu dari apa yang Allah turunkan padamu maka selalu bertolak belakang itu dua kutub yang enggak bisa ketemu antara mengikuti yang Allah turunkan dengan mengikuti hawa nafsu juga firman Allah dalam asy-syura falizalika fad'u wastaqim kama umirt oleh karena itu berdoalah istiqomahlah seperti kamu diperintah oleh Allah wala tatbi' ahwa'ahum dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Kamu lihat ayat-ayat Allah selalu begitu. Ikuti yang Allah turunkan, ikuti wahyu Allah. Mistikomala. Lalu dibarengi dengan larangan diingatkan oleh Allah. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan itu hawa nafsu. Karena ini akan merusak itibak itibak dirimu. Kau ada Quran dan Sunnah Wakul amantu bima anzalallahu min kitab Katakan aku beriman Dengan apa yang Allah turunkan dari Kitab Di Al-Ma'idah juga Allah sebutkan Wala tatabi'u ahwa'a qawmin Qad dallu min qablu wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabilin jangan kamu ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum ini dan mereka menyesatkan banyak orang mereka sesat dari jalan yang benar Begitu pula di An-Nisa Allah ingatkan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ta Jangan kamu ikuti hawa nafsu Karena dengan itu kamu akan menyimpang Kamu akan nyeleweng Dari siratul mustaqim Yang diperintah oleh Allah Disyariatkan olehnya Maka demikian Kalau diperhatikan Selalu saja Hawa nafsu di ayat tercela semuanya ayat, ayat yang kita bacakan nggak ada yang dipuji orang yang mengikuti hawa nafsunya cukup bagi seorang yang berakal sadar dan faham bahawa kemauan hawa nafsu akan membawa dirinya kepada mahalik kepada jurang kebinasaan. Mungkin dia merasa puas, mungkin dia merasa senang atau ini tapi sadari kalau hawa nafsu itu yang kamu ikuti kehancuran ada di hadapanmu. Kalau hawa nafsu itu yang kamu turuti kamu telah menyalahi apa yang Rasul ajarkan. Kepada umatnya Di musnad Imam Ahmad Hadith Hasan oleh Al-Bani Inna mimma akhafu alaikum Rasulullah SAW sebutkan Yang paling aku takuti Atas diri kalian Syahwatul ghaifi butunikum Syahwat Yang merusak Syahwat Yang menyesatkan Di perut kalian Wafurujikum Dan di farji Kalian Ngikuti Bisikan syahwat Ngikuti ajakan Syaitan untuk memuaskan syahwatnya. Farjinya, perutnya. Itu Rasul katakan paling aku takuti terhadap kalian. Wa mudhillatil hawa. Yang kedua. Yang paling aku takuti kepada diri kalian adalah. Hawa nafsu. Yang menyesatkan. Hawa nafsu yang menyesatkan dari situ salaf dari sahabat radhiyallahu anhum tabi'in wa mantabi ahum bi dia yaumuddin karena tahu dan mereka terdidik dengan wahyu sangat membenci hawa nafsu tidak hanya itu mereka mengingatkan keras kepada murid-muridnya untuk tidak mendengar ashabul ahwa para pengekor hawa nafsu dari ahlul bidaah atau semisalnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Lah tujali su ahwa, fa inna mu jala lil gal. Jangan kamu duduk bergaul dengan ahlul ahwa. Orang-orang mengikuti awan nafsunya. Tidak ada ilmu padanya bukan syariat yang dia turuti Karena pergaulan atau duduk dengan mereka Membuat sakit kolbu Kolbumu akan berpenyakit Kalau kamu dekat dengan mereka Kata mujahid pula Latu jalisu Ahlul Ahwa, fa inna arra ka arrotil jarab. Jangan kamu gaul dengan Ahlul Ahwa, karena mereka nularkan penyakitnya seperti jarab, jarab penyakit seringnya menimpa onta, luka. Di kulitnya, di tubuhnya Dan itu nularnya sangat cepat sekali Karena onta binatang yang bergerombol hidup dengan pasangannya atau keluarganya banyak gitu, Satu kena, ya sudah dengan cepat itu nular Yang sehat-sehat jadi ikut kena Penyakit jarob itu tadi Begitulah hawa nafsu Asalnya dirimu Mu'afa Terlindungi Selamat Karena bergaulan dengan mereka Menjadi ketularan Rusak kamu Dikuasai Oleh hawa nafsu itu Imam Ibrahim An-Nakai Rahimahullah Juga pernah menyebutkan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tadhabu bi nuril iman jangan kamu bergaul dengan mereka ahlul ahwa, karena pergaulan dengan mereka menghilangkan cahaya iman pada dirimu Hilang Cahaya iman itu Ketika seorang Hamba Bergaul Duduk bersama mereka Watas lab Maha sinal wujud Itu pula yang akan mencabut Cahaya wajah Awalnya wajahnya bercahaya karena dia mengikuti sunnah. Hilang itu tercabut. Ma'udzubillah. Ketika dia mengikuti pergaulan dengan ashabul ahwa. Wa turithul ba'adha fi gulubil mu'minin. Dan itu pula yang mewariskan permusuhan membuat adanya permusuhan kebencian di hati mukminin sehingga akan centang pernah hati yang satu dengan hati yang lain akan tercerai berai kalbu yang satu dengan kalbu yang lain Berjauhan Akibat Hawa nafsu yang dituruti Dan pergaulannya Dengan orang-orang yang Dipimpin oleh hawa nafsunya Dari situlah Kita Diajarkan Bahwa Hawa nafsu itu Kalau sudah menguasai Orangnya Na'udzubillah Dia akan prioritaskan dia utamakan kan hawa nafsu itu di atas segala-galanya bahkan dari ittiba' dia kepada Quran dan Sunnah di Al-Qasas Allah sebutkan fa illam yastajibulaka fa alam anama yattabiuna ahwaahum Wahai orang yang dikhianati oleh orang yang mengikuti hawa hati mereka, orang yang tidak mengikuti hukum Allah, orang yang tidak mengikuti ajaran Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya Dan Siapakah tidak yang lebih zalim lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah dia yang paling sesat dia orangnya paling dol ketika menuruti hawa nafsunya maka Hawa nafsu itu yang membuat orang itu lebih memilih jalan yang hina tersebut, menentang, mengingkari, mendustakan syariatullah. Itu yang dia prioritaskan Lebih dia utamakan Ketika sudah betul-betul menguasai Dirinya Kata Imam Qatada Rahimahullah Ta'ala Menafsirkan ayat Al-Furqan Aro'aita manitta khada ilahahu hawahu Tahukah kamu orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya Bukan disembah sujud padanya Tapi kata kota adah waladhi kullama hawa shay'an rakibahu orang yang kalau sudah menginginkan sesuatu hawa nafsunya dia pasti jalani dia pasti lakukan dia enggak peduli mau itu menimbulkan mafsada mau itu berakibat dampak buruk Memadorotkan, merugikan merusak dia enggak ngurus yang penting dia senang itu hawa nafsunya Apapun yang dia inginkan dia jalani tidak pernah tertahan oleh takwa dan rasa takutnya kepada Allah Mukmin mungkin saja ada bisikan dan kemauan Arah kepada maksiat ini. Tapi ada rasa takut kepada Allah yang ngerem dia. Itu yang menghalangi dia untuk terus berkelanjutan menuruti hawa nafsunya. Itu kalau seorang mukmin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah benar-benar kuat, bercokol itu hawa nafsu mengakar dalam dirinya Dia sudah tidak peduli, gak masuk hitungan dia Itu diridhoi Allah ataukah itu dimurkai itu membawa pahala Ataukah membuat dosa besar baginya Dia gak peduli Dia ingin, dia senang, dia asik Itu sesuai dengan kemauan dan Kayaknya ya itu yang dia jalan jalani sudah Ironisnya itu tolak ukur dia Seorang muwahid Mumin tentu tidak demikian Dia lihat Bagaimana syariat atur Bagaimana sunnah ajarkan Maka Kalau memang Orang telah sadar seberapa parah hawa nafsu itu berbuat ada dirinya dia akan waspada selalu menjaga dirinya dari ketergelinciran dalam hawa nafsu kalaupun Ternyata meleset dan dia terjatuh, tergelincir dalam hawa nafsu, dia segera berbenah, bertobat kepada Allah, istighfar, sehingga masih selamat seorang hamba yang seperti itu. Hawa nafsu, kata Ibnu Jauzi, selalu saja menggambarkan pada dirimu ladzah hadirah. Kelezatan sesaat. Nikmat sesaat. Artinya ya itu yang cepat Tergambar pada dirinya oh Ini enak ini asik ini Bagus ini Tapi ternyata Berbuntut panjang Kesengsaraan, kejelekan Musibah Azab Semua itu Maka apa artinya Kenikmatan yang itu hanya sesaat Dalam tanda kutip Itu dinamakan kenikmatan Kalau kemudian dampaknya Berbuntut panjang Penyesalan, kesengsaraan, siksaan Adat dari wasiat Imam Yahya bin Muadz rahmatullahi alaih saqamul jasad bil auja' kalau jasad ini ya sakitnya dengan penyakit kamu sakit perut oh, Mules kan oh, aduh, Kamu melilit-lilit kesakitan Atau demam uh, Batu Pusing, pilak Sakit sendi apa penyakit saja lah Penyakit jasad Tapi kolbu Penyakitnya adalah Karena dosa Karena maksiat Masing-masingnya punya dampak kan Jasad Jasad kita ini Ketika sakit Menghilangkan pada diri kita Kelezatan makanan Orang gak nafsu makan layaknya orang normal nggak ada nah orang akan puji dan semangat makanya ada sate ada martabak ada gulai ada ini ada ikan enak tapi bagaimana mungkin tuh bagi orang yang sakit dia nafsu nggak ada nafsunya hilang ya, karena penyakitnya kamu tawari mungkin mau muntah Jauhkan-jauhkan Tidak jauhkan. kepingin makan Hilang itu Kenikmatan lezatnya makanan yang sedemikian rupa Semahal apapun itu makanan Sama Kolbu pun begitu Kenikmatan ibadah Kelezatan, ketaatan Indahnya istiqomah Itu semua hilang Tidak tampak bagi orangnya Karena terpapar kolbunya Dengan dosa penyakit pada kolbu itu Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Ketika ditanya Imam Hasan al-Basri Rahimahullah Orang mengeluh kepada beliau kerasnya hati dia Keras, koswah Kaku Bahasanya bahasa-bahasa Tajam Orang kalau kaku ya Bagi dia Segala sesuatu itu Hitam putih Kamu gak putih ya hitam Gak hitam ya putih Kamu ikuti saya atau Nah tidak ada rahmatnya, tidak ada santunnya, tidak ada kearifannya. Keras, kaku hatinya. Dan dia mengeluh. Karena hati keras sering menimbulkan permusuhan dengan saudaranya. Memicu kebencian, tajam. Maka kata Imam Hasan. Adhibhu minadzikir. Lelehkan kerasnya hatimu itu Dengan banyak berzikir Kepada Allah Banyak-banyak Kamu berzikir kepada Allah Kata Ibnul Mubarak Dalam arti yang sama Ketika ditanya obat Kerasnya hati Kata beliau Qillatul mulaqah Minimkan Pertemananmu Dengan orang-orang yang Gak menambah Imanmu Gak mengangkat Amal solehmu Ibadahmu Gak ada perkembang Orang-orang kayak gitu Minimkan Perjumpaanmu Dengan mereka Kalau kamu ingin Selamat dan sembuh Penyakitmu itu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Adapun Imam Malik ibnu Dinar ketika ditanya, beliau katakan, Adi mana Sering-seringlah kamu puasa. Fa'in wajata koswah, fa'atilil kiam. Masih juga keras hatimu, panjangkan solatmu. Nah, ini banyak banyak kamu doa di situ kepada Allah utamanya, saat kamu sujud. Fa'in wajata koswah, fa'akilil taam. Kalau masih juga keras hatimu, minimkan makanmu. Inimkan, Kalaupun ya, Kamu Sudah puasa ya ini Kurangi Makanmu Karena ada hubungannya Ketika orang banyak makan Sering makan Ini itu Antum tahu Assyaitan Yajri ala ibni adam Majroddam Setan itu jam berapa, Isa? 07.15 Hah? Bukan azannya. Bukannya sudah masuk waktu. Jam berapa lah ya? Ada nantum jam berapa? 5 Hah? Lima menit lagi? Tujuh kurang sepuluh? Ya? Enam lima puluh? Karena Syaitan Mengalir di tubuh manusia bersama sirkulasi darah dalam tubuhnya Maka saat orang itu meminimkan makanannya utamanya itu dengan siam Mempersempit ruang gerak syaitan dalam dirinya Dan antum masing-masing orang Ngerasakan sendiri kan saat puasa bagaimana Ramadan Berkurang banyak Banyak sekali berkurangnya Kemauan Hawa nafsu Hasrat Untuk maksiat Untuk berbuat ini Untuk itu Kalaupun ada kecil sekali Tenaga dan Kemauan itu Sempit Karena gak ada suple Gak ada makanan Yang diolah Dalam tubuhnya Maka itu juga Berpengaruh Terapi Yang Mereka ajarkan Kata Ibrahim, Al-Khawas, Rahimahullah, Dawa'ul-Galb, Khums, Obat, Kolbu dari hawa nafsu itu, lima perkara. Kira'atul Qur'an, Biddadabbur, Baca Qur'an, Dengan tadabbur, tidak hanya baca Supaya dapat barokahnya saja Tapi tadaburi Fahami Maknanya Fahami apa yang Allah Kehendaki dalam ayat ini wa khola ul batn, Yang kedua Kosongnya perut Ya, ini tadi puasa minim dari makanan Wa qiyamul lail Sholat malam Wa tatharru' indah sahar Dan bertatharru' Banyak berharap, banyak doa, takut Kepada Allah di saat sahur Wabil ashar Hum yastaghfirun Allah katakan sifat mukminin. Banyak beristighfar saat sahur. Wamu jala satu sholihin yang kelima dekat-dekatlah kepada orang-orang soleh. Pergaulanmu dengan orang-orang soleh itu mengikis penyakit kolbu hawa nafsu. Menafikan Dampak buruk Hawa nafsu itu Pada dirinya Ikhwati filah Rahimani wa rahimakumullah tentunya hawa nafsu ia berdampak se kecil apapun dampaknya pasti ada kata bisir Rahimahullah taala inal abd la yadznubu dzamb fayuhram bihi qiyamul lail karena dosa dan dia mengikuti hawa nafsunya seorang hamba bisa diharamkan dari qiyamul lail sehingga dia enggak bisa tahajud di malam itu enggak bangun wala witir terlewatkan darinya itu fadhilah besar Padahal itu sunnah, sepakatan ulama Qiyamulail sunnah. Tapi ketika fadilah besar itu terlewat, ya pertanda kalau dia waspada dan sangat peduli kepada agamanya, ada sesuatu berarti dosa yang kamu lakukan itu padahal sunnah maka kalau saja seorang mau peduli kalau terlewat darinya bahkan perkara wajib lewat sudah wala dia ke masjid wala sholat lima waktu Lewat sudah Orang sudah bubar dari masjid Kok bisanya kamu terlewat dari Kemuliaan yang sebesar itu Amalan paling Allah cintai Seperti hadith kudsi Wa matakarroba ilayya abdi bi'ahabba ilayya mimaf tarotuhu alih Ibadah hamba ku padaku Paling aku cintai Yang fardu Aku wajibkan Nah kalau itu terlewat Apa yang habis kamu lakukan Jarang orang mau introspeksi diri Orang gak mau muraja Gak mau Muhasabah pada dirinya Apa yang kamu lakukan Ya Abdullah Ya Fulan Habis berbuat apa kamu ini Sehingga sholat lima waktu Lewat hilang darimu Kamu diharamkan Darinya Padahal itu Kewajiban oh, Yang sunnah saja Kata Bishir Al-Hafi Salat malam bisa diharamkan karena dosa Karena maksiat Nah kalau itu yang fardu Tentu lebih parah lagi berarti Jelas Coba orang bercermin Kalau saja dia mau berkaca Apa yang dilakukan olehnya untuk muadzan dulu fadzal kita lanjutkan sedikit setelah azan Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah ilaha illallah.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 ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala s-salaah 'ala s Hayya 'alal falaah Hayya 'alal falaah Allahu akbar Allahu akbar Laa ilaaha illallah Oh. Mm -hmm. Salah satu perkara yang juga tidak kalah pentingnya Adalah muhasabah Kalau seorang hamba benar-benar ingin selamat Dari hawa nafsunya Dia harus muhasabah Instruksi diri Dihisab Pilihnya sendiri Kata Imam Maimun Ibn mahran Rahimahullah Layakun rojul taqiyan Hatta yaku nali nafsihi asyada muhasabatan minas syarik li syarikeh. Seorang hamba itu tidak akan menjadi hamba yang bertakwa sampai dirinya kepada dirinya sendiri lebih menghitung. Dibanding dirinya kepada Kongsinya Sekarang kalau Antum misalnya satu orang Berkongsi Dengan fulan temannya Dua Apalah dagang Jualan apa gitu. Pastinya dia Masing-masing gak ingin dirugikan Maka kepada teman kongsinya syarikahnya dia sangat jeli berapa tadi memangnya yang keluar barang berapa yang laku berapa yang masuk kamu kemarin berapa kulaannya ini itu kamu hitung semuanya karena kamu enggak ingin dirugikan enggak ingin temanmu ini curang enggak ingin Kongsimu ini mengambil keuntungan Lebih dari dirimu Begitu keumuman orang Wajar Nah itu kalau kepada orang dia begitu Orang yang bertakwa Kepada dirinya sendiri lebih Dibanding kepada kongsinya Kepada dirinya sendiri Dihitung Apa yang kamu lakukan hari ini Apa saja yang kamu perbuat Kher, syar Kenapa kamu lakukan ini? Apa sebabnya? Sehingga dia bisa tahu ke depan dia bisa jaga diri menghindar agar tidak terulang apa yang pernah terjadi pada dirinya. Ikhwati fi Allah, rahimani wa rahimakum Allah. Hawa nafsu ini kata Malik ibnu Dinar, rahimahullah. Menggalaba syahwat dunia, fa dalikaladi ya frukus syaitan mendilihi orang kalau bisa mengalahkan syahwatnya syahwat dunia ini syahwat dunia bukan hanya urusan furuj bukan hanya urusan birahi kebutuhan biologis atau wanita atau kalau wanita kepada laki bukan hanya itu syahwat dunia lebih luas ada yang ke sana arahnya syahwat itu ada yang syahwatnya kepada kepemimpinan kekuasaan jabatan syahwat dan kepemimpinan juga semuanya gak hanya kepemimpinan sosial, kepemimpinan sosial artinya jabatan-jabatan apalah menteri atau apa gubernur ini, tapi juga ketika orang ingin menjadi orang yang nomor satu. Semua dari dia bermula, dia yang tentukan, harus dia yang dituruti Dia yang atur, dia yang tunjuk Semua mata tertuju kepadanya, telunjuk ke arah dia Itu juga kedudukan duniawi, syahwat dunia Yang bisa mengalahkan itu maka dia yang ditakuti oleh syaitan bi'sal 'abd 'abdun hammuhu hawaahu wa batnuh kata Malik ibn Dinar maka seburuk-buruknya hamba seorang hamba yang kepentingan dia segala-galanya, hawa nafsunya dan perutnya. Apa yang dia inginkan perutnya dia lakukan enggak peduli itu haram, dari penghasilan haram, naudzubillah. Enggak tahu apa yang masuk dalam perutnya. Dia hmm. enggak peduli apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya yang dia inginkan dia senang ya pasti dia harus dapati itu seburuk-buruknya seorang hamba kata Yahya bin Muad man ardhul jawarih fil ladzat faqat ghorasa li nafsihi nadamat orang kalau merizokan tubuhnya dalam kenikmatan ya dia sedang menebar benih untuk tumbuhnya tanaman penyesalan kemudian hari sekarang kamu senangkan dirimu Dalam tanda kutip Kan dia merasa senang Merasa puas Bisa ini bisa itu Berbuat ini berbuat itu Itu berarti benih sedang dia tebar Yang Panennya kelak adalah penyesalan Yang kadang penyesalan itu Sudah gak ada gunanya bagi dia Maka Arti dari semua ini Orang hendaknya berpikir Dampak Buruk dari hawa nafsunya Hasilnya seperti apa Jangan hanya melihat Kenikmatan yang Sementara Tapi itu berbutuh panjang di kemudian hari. Orang yang cerdik, orang yang pintar, tentu akan mendahulukan yang kekal, kuat, dan lama abadi. Kata Salaf, kalau seandainya Dunia itu Emas Berharga Tapi gak lama waktunya Itu musnah dan hilang Sementara akhirat Tembikar Tembikar itu Dari tanah liat itu kayak kendi atau semisalnya murah ya nggak ada apa-apa nilai-nilainya dibanding emas emas satu gram aja sudah mungkin satu juta tembikar paling-paling juga harga lima ribu sepuluh ribu sekarang tapi seandainya ditawarkan kepadanya kamu mau yang mana emas tapi ini nggak lama sekian bulan misalnya atau sekian pekan musnah hilang tembikar ini walaupun dia tembikar murahan tapi kekal bersama ulama orang yang arif dan berakal pasti akan memilih tembikar walaupun itu tembikar mending tembikar ini walaupun murah walaupun tapi dia lama Kekal bersamamu Daripada emas Tapi sebentar hilang Taib Kenyataannya Hakikatnya Akhirat itu yang emas Dunia itu yang tembikar Dunia tembikar murah Dunia tembikar gampang pecah namanya tembikar? Kendil Misalnya kalau kendi, Gentong Atau semisalnya Kamu senggol dari meja sini aja, Jatuh piar Hancur sudah gak bisa dipakai Tembikar Barang murah Yaitulah dunia Menterah akhirat emas Maka bagaimana mungkin akal seseorang itu di mana yang kekal abadi dan itu emas dia kalahkan dia sisihkan demi mengejar dan mengutamakan tembikar yang itu gampang pecah murah dan sesaat Dunia itu sifatnya berpaling darimu, menjauh Akhirat, menghadap, mendekat, mengarah padamu Falaisa minal aql Bukan dari akal sehat kalau orang itu peduli dengan yang menjauh dan berpaling cuek, abai, dari yang mengarah, menghadap, mendekat padanya. Ibaratnya begini, kalau ada dua orang, yang satu... Jauh-jauh dari sana datang ngarah ke kamu mau mendekat ke kamu terus mendekat dan mendekat ingin jumpa dengan kamu dan betul kamu yang dia tuju yang seperti ini diabaikan kamunya cuek ah seingat waktu saya cara kamu ini itu kamu menghindar dan menghindar. Sementara yang satu memunggungi kamu, kamu dikasih punggungnya, dia berpaling, dia meninggalkan kamu, menjauh dan meninggalkan dirimu. Justru yang itu kamu kejar, justru itu yang kamu pedulikan. Kemana? Jangan sini sama aku, tahu ini itu. Dia ngasih punggungnya. Aynalakal, di mana akalmu? Itu munggungi kamu Itu ninggalkan kamu Itu menjauh dari kamu Justru itu yang kamu perdulikan Kamu habiskan waktumu untuknya Ini yang datang Mendekat menghadap padamu Justru kamu abaikan Kamu lalaikan Begitu saja Hadassava Tentu yang demikian merupakan kebodohan pada diri seorang hamba alaqul hal itulah hawa nafsu tidak akan membawa dirimu kepada kebahagiaan Dan keselamatan Dunia Dan akhiratmu Kamu ingin selamat Kamu ingin bahagia Maka sadari Apa yang Menjadi keinginan Pribadimu Kecenderungan Dirimu sendiri Hawa nafsu Apalagi itu jelas-jelas Pertentangan Dengan nas Dengan syariat Dengan sunnah tinggalkan Perangi Butuh perjuangan memang Butuh mujahadah Untuk Memerangi dan menundukkan Hawa nafsu tersebut Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum Ala Nabi Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamin Walafu minkum Untuk pertanyaan mungkin Belum bisa kita Jawab sekarang Nafas sudah ngos-ngosan Sudah umur ya A'ziruna antum gasi uzur insyaallah di waktu lain semoga yang tersampaikan bermanfaat wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin